Mitra bisnis, paket kebijakan Presiden SBY untuk mengatasi krisis ekonomi Jumat lalu dinilai setengah hati dan tidak akan berpengaruh dalam waktu singkat ini. Ada yang berpendapat, paket ekonomi itu tidak menyentuh persoalan real yang terjadi sekarang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Raden Pardede. Pak Pardede, apa komentar Anda? Ini e, boleh dikatakan secara konsep itu baik ya, karena mereka mencoba mengadres permasalahan di current account atau neraca berjalan dan juga neraca pembayaran Indonesia. Cuman memang hasilnya e, tidak akan bisa terlihat dalam waktu dekat, mungkin itu akan hasilnya bisa terlihat 1-2 tahun bahkan 3 tahun ke depan ini yang juga menjadi persoalan di situ adalah mungkin detailnya. Jadi kalau dikatakan devil in the detail itu dan juga bagaimana implementasinya nanti. Jadi bagaimana itung-itungan dari kebijakan ini secara detail yang memang akhirnya nanti memberikan jaminan bahwa investasi akan naik dan juga nanti neraca berjalan kita atau karena account ataupun neraca perdagangan kita akan terjadi perbaikan di masa yang akan datang. Oleh karena itu adalah kerjaan berikutnya dari para pembuat kebijakan ini adalah membuat detailnya ini supaya hitung-hitungannya itu bisa masuk akal dan juga bukan hanya hitung-hitungannya juga bagaimana membuat ini menjadi policy atau kebijakan yang bisa diimplementasikan dengan baik nah jadi yang terjadi menurut saya adalah bahwa market ini belum percaya mengenai implementasinya dan yang kedua juga yang harus diperlihatkan adalah hitung-hitungannya masuk akal nggak bisa nggak ini memang menjawab permasalahan di neraca pembayaran kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu memang harus perlu kebijakan yang jaga-jaga seandainya hasilnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Nah sekarang yang di depan mata untuk 6 bulan ke depan atau sampai 1 tahun ke depan ini apa yang harus dilakukan? Itu yang saya pikir yang ditunggu oleh Pasar. Yang berikutnya juga adalah saya pikir memang butuh penjelasan yang juga lebih komprehensif dari pemerintah mengenai sebetulnya situasinya sampai bagaimana nih. Karena kan yang terjadi jangan sampai para pelaku pasar itu men-second guess atau menduga-duga. Karena menduga-duga ini bisa menjadi gosip. Gosip itu bisa create panik sendiri ya dia bisa menciptakan panik. Nah, itu yang harus sepakat pemerintah dengan Bank Indonesia menjelaskan permasalahan. Kebijakan pertama kan mengenai neraca transaksi berjalan, ada paket juga menjaga nilai tukar dan juga mempercepat investasi gitu loh. Cuman yang saya katakan tadi details, the details The in details, jadi yang dilihat adalah eh detailnya ini, impaknya ini seberapa besar, kemudian implementasinya bagaimana. Nah ini menyangkut kepada, karena selama ini pun kita masih diuji nih, ini benaran tak nih, benaran tak ini, kredibilitas kita diuji nih, kredibilitas para pembuat kebijakan ini diuji nih sekarang ini. Beberapa pihak berpendapat paket kebijakan ini seharusnya dikeluarkan sejak tahun pertama pemerintahan. Bagaimana menurut bapak? Kita kan nggak bisa mengulangi itu. Ya, lebih bagus ada meskipun terlal daripada tidak ada. Karena kita nggak bisa itu. Memang seharusnya masalah-masalah yang struktural itu kan dijawab dulu. Tapi yang terjadi saya lihat ini bukan hanya soal pemerintah ini. Semua masyarakat di Indonesia ini terlena bahwa sih akan akan kenaikan harga komoditas itu contohnya akan terus seperti itu. Ya kan? Akhirnya kita lupa melakukan reform secara struktural. Bahkan kita mulai, akhirnya ini mulai genit. itu loh Oh, saya nggak perlu investasi ini, nggak perlu investasi ini, nggak perlu investasi ini. Ada larangan-larangan. Kita menjadi tidak investment. Nah, ini ada penumpukan permasalahan, apalagi di ujung ini menjelang political cycle, siklus politik ini. Demikian ekonom Raden Pardede. Saya Wendy Lim